Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman al tamimi rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Kita masih pada bab yang pertama sebuah bab yang berbicara tentang kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bahas ayat yang pertama yaitu surah Adz-Dzariyat ayat ke-56 buka aja bukunya enggak apa-apa bab yang pertama dalil yang pertama telah kita bahas pada pertemuan yang lalu yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia Melainkan agar mereka Beribadah kepada aku Pada pertemuan yang lalu Telah kita jelaskan Makna ibadah Pada hakikatnya adalah Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Iaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja Barang siapa yang menyembah Allah Namun dia juga menyembah selain Allah Berarti dia belum beribadah kepada Allah Berarti Dia belum beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Ibadah yang Allah inginkan dan ibadah yang Allah maksudkan di dalam Al-Quran adalah Tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja. Sebagaimana kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mak. "Kullu ma warraḍa fil Qur'an min al-ibadah, fuma'naha Tauhid." Semua kata ibadah. Yang terdapat dalam Al-Quran artinya adalah Tauhid. Baik. Sekarang kita akan memasuki pembahasan ayat yang kedua, yaitu Surat An-Nahl ayat ke-36. Ada yang bisa bantu bacakan dulu? Suratnya dan terjemahannya. Tafadil. Silakan. Siapa yang mau baca? Ayahki. Okay. Coba dibaca. Dalil yang kedua, bab yang pertama. Ah Santah barakallahu fik Allah Subhanahu wa taala berfirman Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut tagut dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul Setiap Rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhilah petobut. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan kepada kita tentang pengutusan para Rasul, orang-orang pilihan. Yang Allah angkat Sebagai Putusannya Yang Allah tetapkan Sebagai teladan Bagi seluruh umat manusia Maka Inilah tugas mereka Inilah hakikat Tugas mereka Tugas yang paling mulia di muka bumi ini Tidak ada lagi tugas yang lebih mulia daripada ini Betapa tidak Allah subhanahu wa ta'ala sendiri Yang memberikan tugas kepada mereka Allah Rob yang maha mulia Memberikan tugas kepada Manusia-manusia pilihan Apa tugas mereka Untuk berdakwah Tetapi jemaah sekalian dakwah mereka bukan sembarang dakwah melainkan dakwah taufik mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi toghut toghut itu artinya semua yang disembah selain Allah itu arti toghut semua yang disembah selain Allah jadi, seluruh para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam, Allah utus ke muka bumi ini untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah yang satu saja. Dan menjauhi semua yang disembah selain Allah. Inilah yang dimaksud dengan tauhid. Beribadah hanya kepada Allah. Dan menjauhi semua yang disembah selain Allah Maka Inilah yang Allah inginkan dari seluruh umat manusia Allah ciptakan mereka karena itu Dan Allah utus Rasul karena itu juga Menunjukkan kepada kita jamaah sekalian Inilah Kewajiban kita yang terbesar dalam hidup ini Kewajiban kita yang terbesar dalam hidup ini Adalah mentauhidkan Allah Memurnikan ibadah hanya kepadanya Dan tidak boleh menyembah kepada selain Allah Bukan hanya tidak boleh Tetapi jauhi Bukan hanya jangan menyembah melainkan diperintahkan kepada kita untuk menjauhi dekat-dekat pun tidak boleh apalagi sampai menyembah makanya coba perhatikan ayat ini Allah mengatakan jauhilah taubut bukan hanya jangan menyembah taubut melainkan jauhi artinya apa jemaah sekalian kita dituntut untuk mengingkari... Bahkan membenci... Segala macam bentuk peribadahan... Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala... Jadi... Inilah yang disebut dengan tawheed... Beribadahannya kepada Allah... Dan menjauhi semua bentuk penyembahan kepada selain Allah... Mengingkarinya... Menyalahkannya bahkan memusuhinya. Bukan hanya itu jemaah sekalian. Kita juga masih dituntut untuk berlepas diri. Al-bara'. Berlepas diri. Tidak boleh melakukan wala'. Berloyalitas. Ini dua hal yang berlawanan. Al-bara' Dan Al-Wala Al-Bara' itu artinya Berlepas diri Apa artinya berlepas diri? Artinya adalah Membenci Dan memusuhi Serta menjauhi Itu artinya Al-Bara' Sebaliknya Al-Wala' Artinya adalah Cinta Senang, loyal cenderung setuju dan mendukung. Ini dua hal yang berlawanan. Jadi terhadap sesembahan selain Allah kita dilarang bersikap loyal, melainkan harus bersikap al-barokh berlepas diri. Bahkan jamaah sekalian belum cukup sampai di situ, kita juga diperintahkan berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya. Dari orang-orang yang menyembahnya. Sebagaimana juga Allah tegaskan dalam surat Al-Maidah, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahudaw wal nasara awliya ba'dhuhum awliya uba'dh, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian menjadikan Orang-orang Yahudi dan Nasrani Sebagai orang-orang Yang kalian cintai Yang kalian serahkan Loyalitas kalian Sebagian mereka Hanya pantas Saling mencintai dengan sebagian yang lain Wa Siapa di antara kalian yang bersikap loyal terhadap mereka, maka dia bagian dari mereka. Artinya apa jembat sekalian? Ini bisa membatalkan Islam kita. Kalau kita bersikap loyal, kepada orang yang menyembah selain Allah. Apalagi kita menyembah selain Allah. Apalagi kalau kita membenarkan dia. Membenarkan perbuatannya. Kalau kita punya sikap loyal kepada orang yang menyembah selain Allah, itu bisa menyebabkan Islam kita batal. Bagaimana lagi kalau kita membenarkan penyembahan kepada selain Allah yang dia lakukan? Jadi tauhid itu adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan mengingkari serta menyalahkan bahkan berlepas diri dari semua sesembahan selain Allah. Ada satu pelajaran yang sangat berharga yang terkandung di dalam ayat ini. Bahwasanya dakwah para nabi dan rasul dakwah yang benar itu adalah dakwah tauhid. Atau dakwah yang selalu memprioritaskan tauhid. Yang selalu memperhatikan persoalan Tauhid. Makanya kata para ulama, Di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala juga sekaligus memperingatkan kita, Barang siapa yang berdakwah, Namun dia meremehkan persoalan Tauhid, Maka, Dakwahnya telah menyimpang. Dakwahnya telah menyimpang. Karena, Karena, kalau kita perhatikan banyak orang yang tertipu oleh syaitan sehingga mereka melalaikan dakwah tauhid walaupun mereka berdakwah menyampaikan sesuatu yang benar tetapi apabila mereka melalaikan tauhid maka mereka telah salah besar telah tertipu oleh syaitan contohnya orang yang mengajak umat melakukan sholat bagus atau tidak bagus sekali. Tetapi kalau pada saat yang sama mereka meremehkan dakwah tauhid maka itu namanya penyimpangan. Kenapa? Karena kalau kita mengajak orang sholat sementara tauhidnya belum beres. Dia masih menyakutukan Allah. Dia masih menganggap ada sesembahan selain Allah. Solatnya tidak sah. Perjumat saja. Kita mengajak orang berzikir, Mengajak mereka berakhlak mulia. Mengajak mereka membersihkan hati. Manajemen kolbu. Atau bahkan mengajak mendirikan negara Islam. Tapi... Kalau kita tidak memperbaiki tauhid, Semua itu sia-sia. Sebab orang yang menyekutukan Allah, Amal ibadahnya tidak akan diterima, Bahkan seluruh amal ibadah yang pernah dia kerjakan, Terhapus. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat Az-Zumar, Ayat ke-65. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, lain ashruhtah, layhabtan n'amalukah, walatkuunan min al khasirin. Kalau kamu menyekutukan Allah, maka terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang berhukum. Jadi percuma saja kita ajak mereka solat, ajak puasa, ajak berzakat, ajak bersedekah ajak berakhlak mulia. Dan lain sebagainya Tapi mereka masih melakukan syirik Dan kita biarkan saja Maka amal ibadahnya terhapus Jadi ingat ini selalu Dakwah Para nabi dan rasul Termasuk nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW Senantiasa mementingkan Persoalan Tauhid Sebab Tauhid Adalah kewajiban terbesar Dan hak Allah yang paling tinggi Baik sekarang kita masuk ayat yang berikutnya. Kata Allah, "Wa qadha rabbuka allaa ta'buduu illaa iyyahu wa Dan Rabbmu telah menetapkan kamu tidak boleh beribadah kecuali kepadanya dan hendaklah kamu berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Surat Al-Isra ayat ke-23. Jamaah ya sekalian, cobalah perhatikan ayat ini. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita Dua hak Yang pertama Hak Allah Yang kedua Hak orang tua Kemudian perhatikan Allah menyebutkan Terlebih dahulu Haknya Sebelum hak orang tua Menunjukkan kepada kita Hak Allah itu Lebih tinggi daripada hak orang tua. Walaupun ayat ini juga menunjukkan, hak orang tua sangat tinggi. Sehingga, disebutkan setelah hak Allah. Disebutkan setelah hak Allah. Dan orang tua jemaah sekalian, adalah makhluk yang paling tinggi haknya atas kita tapi ada seorang makhluk yang lebih tinggi dari seluruh makhluk haknya atas kita siapakah dia ada yang tahu siapa Kalau kita mencintai orang tua kita maka makhluk tersebut harus lebih kita cintai dibanding orang tua kita sendiri. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi Wawaladihi wanasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai dibanding orang tuanya sendiri, anaknya dan seluruh manusia. Jadi, betapapun kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap saja, betapapun kita mencintai orang tua kita, maka Rasulullah SAW harus lebih kita cintai. Baik. Jadi, ayat ini menyebutkan dua hak. Yang pertama hak Allah, yang kedua hak orang tua. Apa hak Allah di sini? Kata Allah, kamu tidak boleh beribadah kecuali kepadanya. Itu hak Allah Baru kemudian disusul dengan hak orang tua Dan hendaklah kamu Berbuat baik kepada Kedua orang tua Jemaah sekalian Berbuat baik kepada orang tua Berbakti kepada orang tua Sudah dipahami Oleh Kebanyakan orang Bahwa itu adalah Satu perbuatan yang terpuji. Bahkan satu ibadah yang sangat agung, jangankan orang muslim, orang kafir pun paham. Iya kan? Kebanyakan orang kafir paham. Yang namanya orang tua saya mesti saya muliakan. Harus saya hormati. Tapi jemaah sekalian, ternyata hak kedua orang tua itu tempatnya di bawah hak Allah. Allah yang lebih tinggi haknya dari seluruh makhluk. Dan hak Allah yang paling tinggi adalah, Memurnikan ibadah hanya kepadanya. Allah ta'budu illa iyyahu. Kamu tidak boleh beribadah, Kecuali hanya kepadanya. Dan ini persis, Dengan makna, La ilaha illallah. Pada pertemuan yang lalu, Telah kita jelaskan, Kalimat La Ilaha Ilallah memiliki dua rukun. Ada yang masih ingat? Apa rukun La Ilaha Ilallah? An-Nafiyu wa'l-Ikhbat. Penafikan dan penetapan. Penafikan yang terkandung dalam kalimat La Ilaha. Apa artinya penafikan? Penafikan. Artinya mengingkari Semua yang disembah selain Allah Mengingkari artinya menganggap salah Itu arti la ilaha Sedangkan al-ithbad penetapan Yang terkandung dalam illallah Artinya mengimani Bahwa hanya Allah yang patut disembah Nah persis seperti ayat ini alla ta'budu kamu tidak boleh beribadah itu namanya penafikan illaiyahu kecuali hanya kepadanya itu namanya al-isbat penetapan makanya ini adalah dalil yang menunjukkan dua rukun ini an-nafyu al dan al-isbat dalil yang menunjukkan dua rukun Penafikan dan penetapan Baik Jadi Ayat yang mulia ini Menjelaskan kepada kita Kewajiban mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Iya Makanya Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala juga Mengingatkan kita Apabila Orang tua kita kafir Semoga Allah melindungi orang tua kita, jangan sampai terjerumus di dalam dosa terbesar tersebut. Tetapi andaikan terjadi, andaikan terjadi, bagaimana sikap kita? Apabila orang tua kita memerintahkan kita untuk berbuat dosa apakah demi cinta kepada orang tua kita atau demi berbakti kepada mereka atau demi membalas kebaikan mereka boleh bagi kita untuk berbuat dosa jawabannya tidak boleh tetap tidak boleh walaupun orang tua kita sudah sangat baik kepada kita sangat berjasa kepada kita dan kita sangat cinta kepada mereka Andai mereka memerintahkan kita melakukan satu perbuatan dosa, Tetap saja tidak boleh. Tidak boleh kita taati. Kenapa? Karena hak Allah lebih tinggi. Ingat selalu. Hak Allah lebih tinggi dari siapapun. Siapapun yang menyuruh kita melakukan satu perbuatan dosa, Tidak boleh kita taati. Sebagaimana Rasulullah SAW menegaskan, لَا تُعَتَ لِمَخْلُوقِينَ فِي مَأْسِيَةِ الْخَلِقِ Tidak boleh taat kepada makhluk siapapun dalam bermaksiat kepada Allah, Sang Pencipta. Nah, apalagi kalau memerintahkan berbuat syirik. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Luqman. وَإِنْ جَاهَدَكَا ala an tusyrika bima kata allah kalau kedua orang tuamu memaksa untuk menyekutukan aku yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya maka janganlah kamu menaati keduanya jangan kamu taati ini bukan saja memerintahkan Tetapi memaksa Kalau kedua orang tuamu Memaksamu Untuk kamu menyekutukan aku Jangan kamu taati Sampai-sampai di Masa Rasulullah SAW Ada seorang sahabat Yang betul-betul Dimanja sama ibunya Dimanja sama orang tuanya Dan sahabat itu pun Sangat mencintai orang tuanya Terutama ibunya Kemudian beliau masuk Islam Beliau masuk Islam Maka orang tuanya yang masih kafir Tidak setuju Marah besar Dan memaksa anaknya untuk Kembali kafir Kalau tidak mau Dia mengancam Saya Mau mogok makan ya Itu Ancaman orang tuanya Mau demonstrasi mogok makan Itu ancaman orang tuanya yang kafir Makanya jangan ikut-ikutan ya Mogok makan itu Kebiasaan orang kafir Jangan ikut-ikutan Gak boleh Seorang muslim ikut-ikutan Berdemonstrasi atau mogok makan Itu bukan adat Atau kebiasaan kaum muslimin Kemudian kata ibunya, saya gak mau makan sampai mati, sampai orang-orang yang berkata, kamu membunuh ibumu. Iya kan? Karena dia penyebabnya. Berarti dia yang membunuh ibunya. Karena dia penyebabnya. Akhirnya, jamaah sekalian, terjadilah apa yang dikatakan oleh ibunya tersebut. Dia betul-betul mogok -betul makan. Enggak mau makan. Berhari-hari. Anaknya nasihati, "Ibu makan saja, ini berbahaya." Ibunya tetap enggak mau. Akhirnya anaknya berkata, "Wahai ibuku, andai kan ibu punya lebih dari satu nyawa. Kemudian satu persatu keluar di hadapanku." Saya tidak akan meninggalkan agama ini. Ini namanya keimanan. Inilah keimanan. Gak peduli apa yang terjadi. Bahkan jamaah sekalian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan: لا تشرك بالله وَإِنْ كُنتَ تَعْتَوهُرِكَ janganlah kamu menyekutukan Allah meskipun kamu dibunuh dengan cara Dicincang-cincang di, Maksudnya dicincang-cincang dulu baru mati Bukan mati dulu baru dipotong-potong Kalau seperti itu mah agak kerasa Dipotong-potong dulu Kecil-kecil baru mati Dan walaupun Kamu dibakar Seperti itu Kita harus mempertahankan keimanan kepada Allah Jangan sekalipun Menyekutukan Allah Meskipun harus dibunuh dengan cara Yang paling sakit Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena kalau kita menderita di dunia ini Paling tingginya mati Setelah itu selesai Iya kan? Mau sakit bagaimanapun Kalau sudah mati sudah selesai Tapi Kalau kita berjumpa dengan Allah Dengan membawa dosa kesyirikan Tidak memurnikan ibadahnya kepadanya maka penderitaan yang sangat dahsyat akan berlanjut yaitu penderitaan di azab kubur kemudian di hari kebangkitan kemudian yang paling dahsyat adalah api neraka jadi lebih baik sabar di dunia walaupun berhadapan dengan orang tua kita sendiri misalkan terjadi semoga Allah melindungi kita dan orang tua kita dari perbuatan dosa syirik tetapi tetap saja coba perhatikan lanjutan ayat kata Allah wasahibuhuma fid dunya ma'rufa tetaplah kamu mempergauli kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang baik nanti bisa dilihat dalam surat luqman Apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, jangan kamu taati keduanya. Namun kata Allah, tetaplah kamu pergauli keduanya di dunia dengan cara yang baik. Maksudnya apa? Bukan berarti orang tua kita ketika dia kafir boleh bagi kita membentak-bentaknya tidak? Atau boleh kita durhaka kepadanya tidak? Kata Allah, tetap pergauli dengan baik. Dalam kehidupan dunia ini. Walaupun kita gak boleh taat. Tapi jangan dibentak. Sampaikan. Maaf ibu. Maaf bapakku. Saya gak bisa ikut melakukan perbuatan dosa ini. Bukan berarti kita lawan dengan berteriak-teriak. Bukan. Jadi. Itu seharusnya sikap seorang anak. Walaupun orang tuanya kafir. Apalagi. Jika orang tua kita masih muslim. Alhamdulillah. Ya Tentunya sikap kita harus lebih baik lagi Iya. Jadi dalam ayat ini terkandung dua kewajiban terbesar dalam hidup kita Memenuhi hak Allah dan memenuhi hak orang tua kita Hak Allah adalah ditauhidkan, tidak boleh dipersekutukan Kemudian hak orang tua kita adalah kita berbakti kepadanya Kemudian satu pelajaran lagi Yang bisa kita petik dari ayat ini dalam ayat ini Allah mengatakan, "Wa bil walidaini ihsanan." Dan hendaklah kamu berbuat ihsan kepada kedua orang tuamu. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan sedikit kalimat atau kata ihsanan dalam bahasa Arab. Coba perhatikan kata ihsanan di situ. Kalimat ini di dalam bahasa Arab Disebut kalimat ma'rifah atau nakirah. Ada yang pernah belajar bahasa Arab? Hah? Sedikit saja. Kalau pernah belajar sedikit, pasti tahu. Ini kalimat ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Ahsanta fik. Di mana belajar bahasa Arab? Masya Allah. Ya. Nah, perhatikan. Ini kalimat nakirah. Kalimat nakirah itu... Artinya kalimat yang sifatnya umum. Tandanya dia pakai tanwin. Kalau ma'rifah ma dia pakai alif lam. Kalau sudah pakai alif lam enggak boleh lagi pakai tanwin. Iya. Jadi lihat saja kalau ada alif lam berarti enggak ada tanwin. Kalau ada tanwin berarti enggak ada alif lam. Kalau enggak pakai kalau dia pakai tanwin seperti ini namanya kalimat nakirah. Kalimat nakirah itu adalah kalimat umum ihsanan, kebaikan. Tapi bukan sembarang kebaikan, kebaikan yang umum. Artinya apa kebaikan yang umum? Mencakup segala macam kebaikan, tidak ada pengecualian. Itu maksudnya umum. Itu maksudnya umum. Kalimat umum itu artinya umum. Tidak ada pengecualian. Sehingga maknanya di sini adalah mencakup semua perbuatan baik kepada orang tua Apa saja Jadi gak usah kita tanya lagi Bagaimana sih cara berbuat baik kepada orang tua Semuanya Semua perbuatan baik Lakukan Apa saja yang bisa menyenangkan orang tua kita Membuat mereka senang Membuat mereka riduh Membuat mereka tersenyum Membuat mereka tidak marah kepada kita Tidak menangis karena kita Semuanya dan apa saja yang mereka inginkan Coba berusaha untuk dipenuhi Pengen apa? Pengen rumah Pengen mobil Pengen jalan-jalan Pengen makan ini, pengen makan itu Apabila kita mampu, wajib bagi kita memenuhi Semampu kita Semuanya apa saja Kecuali satu saja yang tidak boleh Yaitu melakukan dosa Itu saja kalau orang tua kita ingin kita melakukan dosa, enggak boleh. Tetapi bukan berarti kita membentak mereka, bukan. Atau memusuhi mereka, bukan. Melainkan, berikan nasihat dengan baik. Bapakku, ibuku ini salah menurut agama. Saya enggak boleh saya boleh melakukan ini. Iya. Walaupun bapak dan ibu bunuh diri, saya enggak boleh melakukan. Seperti yang dilakukan sahabat Rasulullah SAW. Iya. Baik, jadi... Itu kewajiban anak terhadap orang tua Mencakup segala macam kebaikan Apa saja yang namanya perbuatan baik Untuk orang tua Lakukan Jadi gak perlu tanya lagi Perbuatan baik seperti apa Semuanya tanpa ada pengecualian Semampu kita tentunya Selama kita masih mampu Wajib bagi kita untuk memenuhi Terutama anak laki-laki Anak laki-laki Sebelum dia menikah Sampai setelah dia menikah Sampai setelah dia punya anak Tetap orang tuanya nomor satu Tidak akan pernah tergantikan Kalau anak perempuan Beda Sebelum menikah Orang tuanya nomor satu Tapi kalau sudah menikah Maka suaminya nomor satu Artinya andai terjadi Andai terjadi Orang tuanya pingin A Suaminya pingin B Mana yang dia harus pilih dia harus ikut suaminya Itu kalau istri Kalau anak, kalau anak laki-laki Selamanya tidak Dia harus senantiasa Lebih mengutamakan orang tuanya Dibanding siapapun Walaupun istrinya dan anaknya sendiri Iya Jadi itulah kedudukan orang tua Yang perlu kita muliakan Perlu kita hormati kedudukannya di bawah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Baik. Jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada tanya jawab, saya persilakan. Silakan kalau Assalamualaikum. Pertanyaannya, bagaimana keadaan orang tua Rasulullah SAW di akhirat kelak? Keadaan orang di akhirat kita enggak mungkin tahu kecuali melalui wahyu. Ya, kecuali. Melalui Wahyu. Kenapa? Karena itu perkara gaib. Kita mau putar otak sampai dimanapun, enggak akan bisa tahu. Kita mau pakai amalan apapun, enggak mungkin tahu. Karena perkara gaib itu adalah ilmu yang khusus bagi Allah. Allah hanya tampakkan sedikit sekali pada para Rasul. Sebagaimana dalam surat Al-Jinn, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: Alimul ghaibi. Fala yudhhiru ala ghaibihi ahadan illa man manirtadamir rasulin. Allah yang maha mengetahui perkara ghaib. Maka Allah tidak menampakkan perkara ghaib itu kepada siapapun. Kecuali kepada para Rasul yang telah Allah ridu'i Itu pun gak banyak, sedikit Makanya Rasulullah SAW mengabarkan sebagian perkara daib Termasuk yang Antum tanyakan, insya Allah akan kita sebutkan ya. Ini dulu yang perlu kita pahami Kita gak akan bisa tahu Kondisi di akhirat, kecuali melalui jalan wahyu Kita mau bikin penelitian bagaimanapun gak mungkin, mustahil Ya, seluruh ilmuwan bersatu untuk melakukan penelitian, enggak mungkin mereka bisa mengetahuinya. Dalam ayat yang lain, dalam surat An-Naml, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan "Kullu ya'lamu man fis-sama'i wal-ardi al-ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang mengetahui perkara ghaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Di langit itu siapa? Malaikat. Malaikat tidak tahu perkara gaib Jangan kita kira malaikat tahu perkara gaib Apalagi hanya jin Allah jelas, Allah tegaskan Katakan, tidak ada yang mengetahui perkara gaib Di langit maupun di bumi Kecuali Allah Dan termasuk perkara gaib Apa yang akan terjadi besok hari Jangan-jangan kan besok hari Beberapa menit ke depan Atau satu detik ke depan Itu perkara gaib Tidak ada yang tahu Apalagi yang akan terjadi di akhirat. Iya. Nah, sekarang kalau begitu seperti apa wahyu mengabarkan kepada kita orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan uh, ayah dan ibunya. Kalau setiap muslim tentu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya kan? Secara perasaan kita pun ingin Orang tua Rasulullah SAW masuk surga Sebagaimana kita ingin orang tua kita sendiri masuk surga Ini orang tua Rasulullah SAW Tetapi jemaah sekalian Allah Yang lebih tahu daripada kita Banyak yang kita tidak paham Banyak yang kita tidak mengetahuinya Allah memiliki hikmah Allah memiliki rahasia-rahasia Di dalam takdirnya Maka Tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang kedua orang tua Rasulullah SAW kecuali beliau sendiri mengatakan hadis yang sahih adalah di neraka kata Nabi SAW Abi wa abuka finnar ibuku, uh, bapakku dan bapakmu di neraka itu kata Nabi kepada seorang sahabat yang dia bertanya ya Rasulullah bagaimana bapakku keturunan Rasulullah di neraka. Sahabat itu sedih. Kemudian Nabi mengatakan, "Bapak saya juga di neraka. Bapakku dan bapakmu di neraka." Kemudian dalam hadis yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku minta izin untuk memohonkan ampun bagi ibuku Tapi Allah tidak izinkan. Kenapa Allah tidak izinkan? Karena Ibu Rasulullah SAW termasuk kategori orang musyrik, enggak boleh dimohonkan ampun. Sebagaimana firman Allah: "Maka nahl Nabi, والذين آمنوا أن يستغفر للمشركين ولو كانوا أولي كربة. Tidak boleh bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun bagi kaum musyrikin, walaupun kerabatnya yang terdekat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku minta izin kepada Allah untuk berziarah ke makam ibuku dan aku diizinkan. Jadi beliau minta izin minta ampun untuk ibunya tidak diizinkan, tapi berziarah saja diizinkan. Iya. Jadi sekali lagi ini enggak boleh pakai perasaan. Harus mengikuti dalil. Kalau bagai perasaan, kalau saya pribadi perasaan saya, pinginnya semua masuk surga. Apalagi uh, orang tua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dan itu juga pendapat. Bahkan dikatakan oleh Imam Nawawi Rahimahullah, ijma ya, ulama. Nanti bisa dilihat di dalam Syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi. Imam Nawawi adalah ulama besar dari Mazhab Syafi'i. Ulama besar dari Mazhab Syafi'i. Beliau menyebutkan itu sudah sepakat ulama. Ulama seluruhnya bersepakat berpendapat orang tua Nabi Muhammad SAW sebagaimana hadis yang sahih tempatnya di neraka. Ya. Jadi sekali lagi jangan bicara pakai perasaan, melainkan mengikuti wahyu. Andaikan ada dalil yang menunjukkan orang tua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga, wajib kita mengimani. Kalau yang menunjukkan sebaliknya, ya itu yang kita imani. Baik. Bagaimana sikap kita terhadap tetangga kita yang non-Muslim? Apakah kita harus menegurnya duluan? Orang kafir atau non muslim yang tidak memusuhi islam kita dianjurkan untuk berbuat baik kepadanya dalam rangka mendakwahinya ya, supaya dia masuk islam, itu tugas kita itu tugas kita berbuat baik kepadanya supaya dia masuk islam artinya setelah berbuat baik kalau ada momen yang tepat, sampaikan dakwah. Sampaikan dakwah. Sebagaimana firman Allah dalam surat al Mumtahanah: لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil demikian pula diceritakan oleh Anas bin Malik Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan imam muslim datang seorang Arab badui kafir apa artinya Arab Badui? Orang Arab dari Pedusunan, dari kampung punya, Gak kenal peradaban Orang Arab yang kasar Keras Ya mungkin kalau di Indonesia Kadang di sebagian kampung Malah lebih halus ya perangainya. kalau di Arab tidak Makin ke kampung makin gak tahu adab Ya Jadi ya, orang Badui ini Yang kasar lagi kafir, tiba-tiba datang kepada Rasulullah SAW tanpa basa-basi langsung mengatakan, wahai Muhammad berikan aku harta. Ya. mau minta tapi caranya seperti itu coba, nggak ada basa-basi dan bahasanya nggak diperhalus. Ya, kira-kira orang minta seperti ini dapat nggak yang dia minta? Ya, mungkin bayangan kita nggak mungkin dia dapat. Cara mintanya aja udah kasar banget. Iya. Yeah. Panggil nama lagi. Kalau sahabat tidak berani panggil nama. Mereka panggil dengan panggilan penghormatan. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ini orang langsung, wahai Muhammad, berikan aku harta. Yeah. sambil membentak. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain atau mungkin dalam kisah lain, orang Arab Badui yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menggunakan semacam selendang langsung dia tarik ini berikan ke saya kemudian sampai membekas di leher Rasulullah sallallahu ya alaihi wasallam jamaah sekalian apa balasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang ini dalam keadaan Nabi ketika itu seorang pemimpin di sekitarnya anak buahnya semua prajuritnya semua para sahabat ini orang kafir kasar datang dari jauh seorang diri ini kalau kita sikat habis ini. Iya kan? Tetapi jemaah sekalian, apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat semuanya atau hampir semuanya sudah marah besar, ya? Siapa yang tidak marah? Nabi diperlakukan demikian. Tetapi apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jemaah sekalian? Beliau tersenyum kepada orang tersebut dan memerintahkan kepada sah para sahabat, berikan apa yang dia minta bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada Arab Badui yang pertama itu berapa jemaah sekalian yang beliau berikan kambing sebanyak satu lembah, satu lembah itu ada dua buah gunung, dua buah bukit, ada bukit dua di tengahnya ada lembah, isinya kambing semua diberikan kepada satu orang ini saja, bagaimana dia tidak senang kira-kira? Ya -kira? Luar biasa senangnya orang tersebut. Ya. Apa harapan Rasulullah SAW jamah sekalian? Harapannya dia mau masuk Islam. Harapannya dia masuk Islam. Maka apa yang terjadi? Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, orang ini yang orang badui ini langsung pulang kampung. Kemudian sampai di kampungnya, dia menyeru dengan suara yang lantang. Wahai kaum aslimu, fain Muhammadan, laiutia ta'ar, ma'ya'ful fakir. Wahai kaumku, ayo kita masuk Islam semua. Karena Muhammad memberikan sedekah tanpa takut kefakiran. Itu akhlak yang dia petik. Rasulullah SAW berdakwah kepadanya dengan akhlak. Di antara akhlak mulia, orang itu tawakal kepada Allah, Bersedekah tanpa takut kefakiran. Itu yang membuat dia terkesima Bagaimana tidak kambing satu lembah Kalau dikasih dua ekor saja Dia sudah senang sekali pasti Ini dikasih satu lembah ya. Mungkin kalau dirupiahkan itu ratusan juta ya. Apalagi menjelang Idul adha ya, Harga kambing naik ya. Jadi itu yang terjadi Orang itu langsung masuk Islam Subhanallah Ini yang dituntut dari kita Berlaku baik kepada mereka Menyampaikan nasihat Supaya mereka mau masuk Islam Ia. Apakah jika dulu kita menggantungkan jimat Apakah amalan kita terhapus Apabila kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan tobat yang sungguh-sungguh Maka insya Allah Amalan itu tidak terhapus Amalan itu hanyalah terhapus Apabila kita tidak bertobat Sampai kematian datang Menjemput kita Naudzubillah Misalkan ada seorang ibu Yang terbiasa dengan hal yang Bid'ah Sedangkan anaknya tahu mana yang disunnahkan Bagaimana cara anak tersebut Menjelaskan kepada ibunya Sedangkan ibunya tersebut marah-marah Terus menerus ketika Anaknya melakukan suatu hal yang sunnah Dan anaknya tersebut Merasa sulit untuk menjelaskan Jemaah sekalian Permasalahan ini sangat mudah Apabila dihadapi dengan ilmu Dan hikmah Pertama sekali yang harus dilakukan Untuk mendakwahi ibu kita Atau mendakwahi siapa saja Bekali diri kita dengan ilmu Kokohkan Ilmu yang akan kita sampaikan tersebut kalau kita sudah betul-betul menguasainya berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan sangat mudah kita akan bisa menjelaskan. Dan ini sebenarnya kaidah umum. Orang kalau menguasai satu bidang, maka dengan mudah dia akan melakukan bidang tersebut. Dia beraktivitas dalam bidang tersebut. Beda kalau orang melakukan sesuatu yang bukan bidangnya dia susah. Bukan hanya susah, maka dia akan membuat apa namanya? hal yang negatif malah. Dia akan mendatangkan kerusakan. Kalau dia melakukan sesuatu yang bukan bidangnya. Demikian pula dakwah. Harus kita persiapkan diri kita, matangkan diri kita dengan ilmu terutama ilmu yang akan kita sampaikan siapkan dalil-dalilnya. Ilmunya berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga penjelasan-penjelasan para ulama. Sehingga apa yang kita sampaikan lebih meyakinkan. Iya kan? Iya. Kadang kita menyampaikan orang enggak percaya. Kenapa? Kurang meyakinkan. Enggak ada dalil, enggak ada penjelasan ulama. Dipikir mungkin pendapat kita saja. Kemudian yang lebih daripada itu adalah kita kemudian dapat mematahkan argumen lawan. Ya, kalau kita sudah menguasai permasalahan ini, kalau orang tua kita punya alasan, tapi kan begini, tapi kan begitu, dengan mudah kita patahkan. Ya, tapi sekali lagi, jangan dengan cara yang kasar atau keras. Harus lemah-lembut. Dan hindari perdebatan. Jangan sampai berdebat dengan orang tua. Kalau sudah berdebat, nanti malah orang tua jadi sakit hati, Selama-lamanya gak mau menerima Iya Yang penting sudah sampaikan Kalau orang tua mau berdebat Diam saja Dan senyum saja, hadapi dengan senyum Santai saja Mudah-mudahan suatu saat ada kesempatan lagi Kita jelaskan lagi, orang tua akan paham Iya Jadi sampaikan dengan ilmu Dan hikmah Dengan kelembutan, jangan dengan cara yang kasar Atau keras Iya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah Doakan Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu Mendakwahi ibunya Ibunya Sudah beliau usahakan didakwahi Gak mau juga masuk Islam Maka pada akhirnya Beliau merasa sudah Maksimal berusaha Juga berdoa sudah Pada akhirnya beliau datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan Menangis Minta didoakan, ya Rasulullah, tolong doakan ibuku supaya masuk Islam. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Saat itu juga Abu Hurairah pulang ke rumahnya dan dia dapati ibunya sedang berwuduk. Saat itu juga Allah kabulkan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka betapa senangnya Abu Hurairah sampai akhirnya beliau kembali lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis lagi tapi menangis yang kedua karena menangis senang dan minta lagi didoakan ya Rasulullah tolong doakan lagi ibuku supaya istiqamah dan diberikan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sepelekan doa. Jangan sepelekan doa. Iya, doakan. Dan jemaah sekalian, apa bakti terbesar anak kepada orang tua? Tadi kan saya sudah sampaikan. Bakti kepada orang tua Mencakup seluruh bentuk kebaktian Atau kebaikan Tanpa pengecualian Tapi ada yang terbesar Apa yang terbesar jemaah sekalian? Berdakwah Memberikan nasihat Kalau kita lihat orang tua kita Melakukan satu kesalahan Berikan nasihat Kalau kita mengetahui satu kebaikan Ajarkan kepada orang tua kita Itulah sesungguhnya bakti terbesar yang banyak orang tidak sadar. Bakti anak terbesar pada orang tua adalah memberi nasihat, memberi pelajaran. Yang baik kalau dia mengetahuinya. Iya. Dan juga setelah itu, didoakan. Didoakan. Kalau yang pertama, hanya bisa dilakukan ketika hidup. Tapi kalau didoakan, walaupun orang tua sudah meninggal dunia, masih bisa kita lakukan. Iya. Jadi ini jangan sepelekan amal ibadah yang sangat besar Yaitu bakti kepada orang tua dengan cara memberikan nasihat Tapi harus dipahami Beda menasihati kawan kita dan orang tua kita Harus dengan bahasa yang lebih sopan, lebih santun Jangan menunjukkan kita seperti sudah lebih tahu Walaupun memang kenyataan demikian Karena kita sudah belajar, orang tua kita kebetulan belum belajar Hanya ikut-ikutan dulu di kampung tapi tetap saja, tidak bisa kita tunjukkan Kita sudah lebih tahu daripada orang tua kita Pilih bahasa yang paling halus Pilih bahasa yang paling bagus Sehingga orang tua kita tidak merasa Digurui Baik, Wallahu'ala Bagaimana hukumnya memakai celana Di atas lutut Untuk di luar rumah bagi kaum laki-laki Pendapat jumhur ulama Aurat Kaum laki-laki Dari pusar sampai ke lutut. Jadi kalau di atas lutut termasuk aurat, ya. makanya nggak boleh kita uh, membuka aurat. Walaupun di rumah, kecuali sendiri dalam kamar. Kalau di rumah ada orang yang bukan mahram nggak boleh. Iya. Kecuali suami istri. Kalau suami istri nggak ada batasan aurat. Ya. Kalau mahram pun ada batasan aurat yaitu aurat besarnya. Enggak boleh dilihat walaupun sama-sama mahram. Iya. Kemudian sesama laki-laki juga tidak boleh saling melihat aurat. Demikian pula sesama wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadhuru rajul ila aurati rajul." Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki yang lain. Demikian pula wanita tidak boleh melihat aurat wanita yang lain Hanya saja ada perbedaan batas aurat Antara wanita dengan laki-laki yang bukan mahrumnya Dan laki-laki yang mahrumnya dan sesama wanita Apa perbedaannya? Kalau bukan mahrum, maka seluruh tubuhnya adalah aurat Tapi kalau mahrum atau sesama wanita Auratnya adalah di batas tempat perhiasan, ya, leher, tangan, kaki. Artinya leher ke bawah, lengan ke atas, betis ke atas, itu udah nggak boleh lagi. Walaupun dengan mahram, walaupun sesama wanita, kecuali suami istri. Kalau suami istri nggak ada batas. Ya, itu satu-satunya yang tidak ada batas. Atau anak kecil sekali, yang belum mengerti aurat. Ya. Baik Jadi gak boleh e, Lutut termasuk aurat Maka harus ditutup Makanya Sebagian ulama mengatakan Gak boleh nonton bola Kenapa? Karena itu berarti melihat aurat Menonton aurat Kecuali yang main bola pakai celana panjang ya. Jadi dasarnya itu Laki-laki tidak -laki boleh lihat aurat laki-laki Sebagaimana perempuan tidak boleh lihat aurat perempuan Iya Barangkali demikian Wallahu Ada pertanyaan yang lain? Atau sudah habis waktu? Silakan Baik Sebagian para ulama menyebutkan Istilah sunnah jibiliyah Dan sunnah syara'iyyah Sunnah jibiliyah itu artinya kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang apa namanya? beliau sebagai seorang manusia biasa atau sifat penciptaan beliau. Iya. Dan kebanyakan ulama mengatakan itu bukan sunnah yang perlu diikuti. Yang perlu diikuti adalah sunnah yang merupakan syariat Nah sekarang contohnya apa? Contohnya Rasulullah SAW kadang berambut panjang sampai ke bahu Itu termasuk sunnah jibiliyah Enggak disunahkan kita mengikuti Kenapa? Karena beliau berambut panjang sampai sebahu adalah keadaan beliau sebagai seorang manusia. Bukan sebagai seorang rasul. Karena adat di masa itu, itu adalah hal yang biasa. Itu adalah hal yang biasa. Ia. Adapun kalau misalkan kita di satu kaum, kaum, kaum yang itu malah tercela, maka tidak boleh dan tidak disyariatkan. Ia. Itu contoh baik jadi terkait dengan uh, kebiasaan beliau sebagai manusia biasa atau adat kaum beliau adat kaum beliau baik selanjutnya apa nggak boleh bersikap loyal Kemurnian Tauhid Baik Jadi yang pertama Tentang Seorang muslim memim, me, apa namanya, Membantu atau memilih Pemimpin kafir Iya Padahal tadi sudah kita jelaskan Haramnya Bersikap loyal Terhadap orang kafir Maka Memilih seorang kafir menjadi pemimpin Atau membantunya menjadi pemimpin Itu termasuk sebesar-besarnya sikap loyal ya Termasuk sebesar-besarnya sikap loyal kepada orang kafir ya. Dan ulama' seluruhnya sepakat Tidak ada perbedaan pendapat Tidak boleh orang kafir menjadi pemimpin Tidak ada perbedaan pendapat kalau kita sering mendengarkan ulama berbeda pendapat ya dalam banyak sekali masalah fikih, kadang pendapat syafi'i demikian, pendapat uh, hanafiyah lain, pendapat hambali lain. Tapi dalam hal ini semua ulama sepakat satu kata, tidak ada perbedaan. Tidak boleh seorang muslim memilih pemimpin kafir atau orang kafir memimpin kaum muslimin. Ya. Jadi Pertama dia melakukan dosa besar Dengan bersikap loyal Terhadap orang kafir Yang kedua melakukan perbuatan yang haram Yaitu memilih orang kafir Belum lagi Jika muncul bahaya Di balik itu Karena Allah subhanahu wa ta'ala Bukan katalah mengingatkan Walantardha anka liyahudu Walannasara hatta tatta bi'amillatahum Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah riduh kepadamu Sampai kamu mengikuti agama mereka Mereka enggak berkuasa saja Mereka berusaha sekuat tenaga Dengan segala kemampuan Untuk menyesatkan umat Islam Dan memurtadkan Apalagi kalau dia sudah berkuasa Dia bisa lebih leluasa ya, Dan sayang sekali Sering tanpa kita sadari Makanya jangan tertipu kalau dia kelihatan Masya Allah berakhlam baik, Nggak korupsi, Nggak mencuri, Nggak nepotisme, Tetapi ingat kata Allah, Dia nggak akan pernah ridho, Sampai umat Islam mengikuti agama mereka, Artinya dia nggak akan pernah ridho, Sampai umat Islam terjerumus dalam siksa, Dan azab Allah yang paling besar, Jadi mutaratnya besar sekali bagi Islam, Sebagaimana juga firman Allah, wala wala yazalun yuqatilunukum hatta yarutukum an diinikum in istata'u mereka tidak akan pernah berhenti orang-orang kafir itu untuk memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian apabila mereka sanggup melakukannya jadi itu agenda mereka yang tersembunyi di dalam dada Allah mengabarkan kepada kita jadi jangan kita tertipu Melihat dia, Masya Allah, kinerjanya bagus Hati-hati Allah sudah kabarkan kepada kita Rencana yang ada dalam dada mereka Iya Maka, kalau kita pilih dan dia berkuasa Dan dia lebih luasa untuk Menyesatkan kaum muslimin Maka kita ikut menanggung dosanya Na'udzubillah ya. Jadi berbahaya sekali ya. Dan ini bukan persoalan politik Ini agama ya. Saya gak ada hubungan dengan persoalan politik ini akidah yang perlu kita jelaskan kepada umat Islam Terserah yang memimpin siapa Yang penting muslim Tentunya kita mengharapkan pemimpin yang baik Dan subhanallah Masih terlalu banyak pemimpin muslim yang baik Ya masih terlalu banyak Kenapa pemimpin kafir yang gak korup Dibandingkan dengan pemimpin muslim yang korup Kenapa gak dibandingkan dengan pemimpin muslim yang baik Ya kan Masih terlalu banyak pemimpin muslim yang baik atau calon pemimpin muslim yang baik ya Termasuk antum semua insyaAllah Calon-calon ya, pemimpin muslim Yang baik Tetapi jemaah sekalian perlu juga antum ketahui Di dalam Islam Sangat tercela Orang yang Berambisi terhadap jabatan Rasulullah SAW mengingatkan kita Innakum satahrisuna ala al-imamah Wasata kunu nadamah al qiyamah Sesungguhnya kamu akan sangat rakus terhadap jabatan Padahal itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat Hati-hati Hantu -hati. ya. gak memimpin lebih bagus Daripada menjadi penyesalan pada hari kiamat ya. Jadi gak boleh berambisi Kalau kebetulan kita ditunjuk memimpin Tanpa kita berambisi Dan kita merasa mampu Ambil Tapi jangan mengejarnya Jangan berambisi Baik Kemudian yang kedua, bagaimana menguatkan Tauhid? Seperti itu ya pertanyaannya. Bagaimana menguatkan Tauhid? Menguatkan Tauhid itu ada banyak faktor. Namun faktornya yang terbesar adalah ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu Tauhid. Ilmu Tauhid itu berbicara tentang Allah tentang keagungan dan kebesarannya, tentang hak-haknya. Dan juga sebaliknya, tentang dosa-dosa kepadanya, kita pelajari untuk kita hindari. Semakin kita mendalami itu, maka akan semakin kokoh keimanan kita. Itulah pengaruh ilmu terhadap keimanan. Makanya, jamaah sekalian, orang yang paling beriman adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling berilmu tentang Allah. Makanya beliau orang paling beriman. Semakin dalam keimanan seseorang tentang Allah dan tentang syariatnya serta hukum-hukumnya, maka imannya akan semakin kokoh. Itu kuncinya. Mendalami ilmu agama, khususnya lagi ilmu tauhid. Tapi bukan itu satu-satunya juga dengan banyak berdoa, banyak berdoa, karena pada hakikatnya kita bisa beriman dan beramal soleh adalah pertolongan Allah. Maka berdoalah kepada Allah, mengharap kepadanya dan tawakal kepada Dia. Tawakal itu, jemaah sekalian, bukan hanya dalam persoalan duniawi. Dalam beramal soleh pun itu lebih penting untuk kita bertawakal tawakal kepada Allah, saya bisa melakukan solat maghrib nanti. Harus bertawakal kepada Allah. Iya. Kemudian juga, tingkatkan ibadah dan jauhi maksiat. Sebagaimana dikatakan para ulama, al-imanu yazidu wayangkus. Iman itu naik turun. Itu sifat iman kita, naik turun. Yazidu bit-ta'ah wayangkusu bil maksiat naik karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Nah ini. Sebab iman kita naik turun, naik karena taat, turun karena dosa. Semakin kita taat kepada Allah, iman kita naik. Kita berbuat dosa, iman kita turun. Kemudian yang berikutnya perhatikan dengan siapa kita berteman. Bertemanlah dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengingatkan kita kepada Allah. Jangan berteman dengan Orang-orang yang dapat melalaikan kita Orang-orang yang dapat mempengaruhi kita Untuk berbuat kemaksiatan ya, Baik Mungkin pada kesempatan kali ini Kita cukupkan sampai di sini. Pekan depan insya Allah Kita mulai mengkaji uh, Pelajaran fikir ya, Insya Allah nanti saya bawakan bukunya Baik Jadi kita selang-seling Pekan ini kita belajar Tauhid Pekan 1 dan 3 belajar Tauhid Pekan dua dan empat, belajar fikir. Baik. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfirukawatu bu ilaik. Wassalallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.